Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na'amadu wa nasta'ayin Wa nasta'atihi wa nasta'ashidu Wa na'udhu billahi min syururi ampusina Wa min sayyati amalina Ma'iyahdillahu falamudillalah Wa ma'idhlil falaha diyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Anna Sayyidana Muhammadan Amtuku wa Rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhabbadin wa alih sayyidina muhabbadin Imi rahimahkum Dunia yang kita tempati ini adalah tempat perjuangan Dunia di zaman akhir ini hampir bisa dikatakan seperti lapangan sepak bola Di tengah-tengah lapangan bola sepak bola hanya ada dua hanya ada pemain Dan ada bolanya Yang tidak berjuang Yang tidak mau bergerak Yang tidak sedar Akan kewajiban-kewajibannya Maka dia akan merupakan bola Yang ditendang ke kanan ke kiri Pemainnya banyak Syaiton juga main Awal nafsu kita, main kaum yang mendewakan akal, main kaum yang mensuperiurkan ilmu pengetahuan di atas segala-galanya, main subversi, asing juga main kita harus berjuang melawan kesemuanya itu melawan kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh mereka semua sebab kita dengan takdir Allah Masih merupakan Sisa kebaikan Yang hidup Di tengah-tengah dunia Yang penuh kedurjanaan ini Sisa manusia-manusia Yang masih Memegang kebenaran Mutlak Walaupun belum mengamalkannya secara mutlak Masyurus muslimin dunia sudah penuh dengan kedorjanaan, sebagaimana yang kita ketahui dan kita sadari karena kita ketinggalan ketinggalan di satu bidang yaitu bidang teknologi itu ketinggalan disebabkan karena kesalahan kita sendiri tadinya Islam merupakan tenaga pendorong yang pertama ke arah ilmu pengetahuan jadi tidak ada dorongan yang didengar oleh umat manusia Kecuali daripada Islam Di saat-saat dimana manusia memusuhi ilmu pengetahuan Di saat dimana manusia mengenyakkan orang-orang ulama dan sarjana Di saat-saat seperti itulah Islam menurunkan Allah menurunkan wahyunya perkataan pertama bukan kalimat pertama perkataan pertama ikra bacalah jadi awal ayat turun pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi ikra Bismi ladzi khalaq khalaq al insana min alaq ikra warabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam jadi dalam ayat pertama ini Dalam beberapa ayat pertama Yang turun daripada Al-Quran Maka Allah menyebut Perkataan bacalah olehmu Wahai Muhammad Kemudian ayat itu Ditujukan kepada tiap pribadi Yang beragama Islam Bacalah olehmu wahai muslim Jangan kau ketinggalan zaman Jangan kau ketinggalan pengetahuan Kemudian disebut pena Dalam ayat ketiga Sebagai alat tulis Jadi baca dan tulis adalah kalimat Perkataan-perkataan pertama Yang turun dalam Al-Quran Agama yang seperti ini nilai Pernilaiannya terhadap ilmu pengetahuan Sebenarnya seakan-akan dia tidak akan memberi tempat Buat orang yang masih buta huruf Yang jahil Yang tidak tahu apa-apa dalam dunia Yang modern seperti sekarang ini Jadi ilmu pengetahuan Sudah didorongkan kepada kita Ma'asyir muslimin Dan umat kita Waktu itu Waktu melaksanakan tuntunan Dan tuntutan Al-Quran Yaitu ikrah dengan Al-Qalam maka majulah mereka ke arah kemajuan teknologi tetapi lantas mereka diributkan oleh cekcok oleh perkelahian dan lain sebagainya akibat kerakusan ke dalam dunia karena setelah mereka terbuka di hadapannya dunia luas lebar maka mereka mulai lupa daratan mulai mereka terbangkit emosi-emosi dan syahwat-syahwat kerakusan manusia akhirnya cecok. Akhirnya mereka sampai mendatangkan bala bantuan dari berupa lawannya sendiri. Dan ma'a suci Allah yang memutarkan roda sejarah sampai hari di mana kita hidup ini sekarang. Umat Islam membawa lawannya ke tengah negerinya untuk melawan sesama bangsanya dan sama agamanya sebagaimana kita lihat di Timur Tengah di hari-hari ini -hari. sejarah mengulangi dirinya akibat Islam ditinggalkan maka sampai begini parah. umat Islam mengalami perpecahan satu nasi, satu suku, satu bangsa merupakan 22 negara dalam satu bangsa ini parah. Masyarakat muslimin jadi dari zaman itu waktu kita masih maju kemudian lengah kita dikejar oleh lawan. Dan setelah lawan mengejar kita maka terjadilah kenyataan-kenyataan dalam sejarah sebagai berikut. Negeri-negeri umat Islam dijajah dari masyrik sampai maghrib. Umat Islam diadu domba dalam masyarakat mereka sendiri sistem pendidikan mereka kuasai. Di Mesir tahun 1882 menteri menteri P dan DKPDK-nya adalah Master Dunlop, seorang Inggris. Yang keempat, kesempatan untuk bersaing secara fair tidak diberikan kepada kita. Dan terjadilah dunia sampai dewasa ini. Walaupun mestinya umat yang demikian ini sudah hancur sama sekali tetapi rupanya Allah masih merahmati umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak meninggalkan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlantar. Dibukakanlah kepada mereka segala kesempatan untuk bangun kembali. Kekayaannya dilimpah dilimpahkan, negara-negaranya dibebaskan kembali dari jajahan. Letak negaranya tetap strategis. Dan Pak Bagus, namun sayang dan seribu kali sayang, kesempatan itu tidak dipergunakan oleh kita umat Islam. Kita masih asyik cekcok, masih hasut-hasutan, masih ee, mem mem membiarkan emosi main semaunya. Tidak lantas ingat kepada Allah, kepada ajarannya. Tidak lantas ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kepada sunnatnya Kita masih tertarik oleh Filsafat lawan yang menjajah kita Jadi filsafat kita ini Filsafat lawan Ada yang mengambil filsafat sosialisme Itu filsafat Yahudi Ada yang mengambil filsafat nasionalisme Itu bukan dari Islam Tertarik kita kepada pakaian lawan Yang menjajah kita Tertarik kita kepada kebudayaan lawan yang menjajah kita. Pada adat dan kebiasaan mereka. Hasilnya ya, ya ini. Yang kita alami dewasa ini. Sebab umat yang tidak dibiarkan oleh Allah untuk ngemis-ngemis dari ideologi orang lain, dari persetujuan orang lain, artinya sudah dicukupi, sudah dilengkapi. Kalau umat ini tahu nikmat ia akan mempergunakan segala yang dititipkan oleh nabinya kepada mereka Maka umat ini akan jaya terus Tidak sampai terputus-putus kejayaannya Akan tetap sebagai mata rantai sampai hari kiamat Tetapi karena kita lupa Karena kita tidak lagi e, berperasaan bertanggung jawab kepada Allah Maka mundurlah kita semua ini Jangan lupa dalam satu perlombaan kalau ada satu yang Kurang kencang saja jalannya Sudah kesalim Apalagi berhenti sama sekali Untuk mengejar lagi berat Ma'asyrah muslimin Dan sekarang Dunia sudah merupakan dua blok Kita di tengah-tengah dunia ini Merupakan blok Yang tidak berdaya apa-apa Tetapi roh kita masih goto. Ya ini yang disinyalir oleh Abu Ali Hasan al-Madawi dalam kata-katanya: "Alamun al-muasir tawzza fi jabhati. Jabhatamliku min al-wa'ili wal al ma yithabu bil al-bab, wamin al-asbab al-mu'addat ma yus'adu biha ila al-fadah, aw yahbitu ila qaril ma." Jadi dunia kita ini merupakan dua blok Blok yang memiliki segala fasilitas peralatan Yang mengagumkan pikiran umat manusia Yang mempesonakan semua orang termasuk kaum muslimin pada umumnya Di antara alat-alat mereka ada yang dapat menyampaikan mereka ke ruang angkasa atau yang membawa mereka menyelam ke dasar laut yang dalam lain dari alat ini yang saya sebut ini banyak lagi telekomunikasi TV dan semua yang dibawa oleh barat mempesonakan cuma itu kemajuan bendawi kemajuan bendawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan roh karenanya al Nadawi berkata, namun blok ini miskin rohaninya memang betul, roh mereka itu sumber-sumber rohani sudah kering menghadapi bebelnya Paulus sudah tidak lagi ampuh untuk dijadikan pegangan buat agama berpegangan kepada madhabnya Marxis, sudah tidak bisa lagi mengamankan suatu masyarakat dan mestabilkan rohaninya Walaupun pembagian makan rata seperti orang di penjara itu bisa dilakukan. Tetapi kesenangan rohani, kebebasan itu tidak dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dirasakan oleh umat manusia. Sehingga Ali berkata, kebenaran itu enggan menjadikan kekerasan sebagai sekutunya. Sebab apa? Sebab kebenaran itu gamblang. Semua akan menerima. Tidak mungkin. Dia memerlukan kekerasan untuk orang menerima kebenaran. Tidak mungkin. Tetapi kebatilan yang selalu memerlukan kekerasan. Jadi semuanya sudah tidak bisa digunakan. <tuh> Tapi mereka terhibur dengan kemajuan yang pesat yang mereka capai. Sebentar lagi dikatakan satelit sudah hampir sampai kepada bintang Mars. Pada optimus, kepada optinus, kepada macam-macam itu mereka terhibur, situ terpesona tetapi setelah itu mereka kembali dalam masyarakat sumpah sampai masyarakat agamanya tidak bisa dipertanggungjawabkan baru-baru ini saya baca dalam majalah bahwa salah satu pastor membaptis satu non, non itu artinya e, sister yang akan dimasukkan ke bidang biarawati yang yang tua dari biarawati untuk menjadi pastor perempuan Sesudah dibaptis, itu perempuan namanya Elaine Pastornya bernama Paul Moore Dia menyatakan bahwa saya, kata ini yang dibaptis Saya adalah seorang yang biasa melakukan homoseksual Saya mempunyai kebiasaan berhubungan sejenis jadi saya berhubungan dengan perempuan tidak berhubungan dengan laki pastor-pastor yang menyaksikan memprotes sudah memprotes itu yang membaptis tadi kepala gereja mengatakan kenapa kamu protes di kalangan kita ini juga banyak yang berhubungan sejenis terbongkar oleh hal yang besar bahwa mereka itu main hubungan sejenis dan lalu menjadi orang rohani tidak mungkin dan diangkat dengan benung dan diterangkan. Di muka umum, saudara-saudara, ini mereka sudah tidak bisa memegang suatu agama yang konkret. Mestinya mereka itu kalau tidak sombong, tidak congkak, kembali kepada Islam. Dan ini kata orang Jawa, mau sawurungo, mau kemana mereka itu? Kembali nanti, seperti saya katakan, ke gerdu listrik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. So baterai komunis itu sudah baterainya sudah habis, seperti lampu pijar di tangan itu sudah baterainya sudah merah, jadi tidak bisa dipakai. Sosialis demikian juga. Nah, sekarang seperti mana saya katakan, umpamanya Karl Marx itu hidup di dunia ini, dia akan minta maaf kepada seluruh kaum sosialis di dunia karena teoriku sudah menyebabkan kamu cakar-cakaran antara Soviet dengan RRT antara RRT dengan Vietnam, antara Vietnam dengan Kamboja, rezim Polpot dikejar oleh Eng Tamrin, dan akhirnya Albania dengan eh, Soviet dan begitu seterusnya, pasti dia akan minta maaf dan menangis di muka umatnya, karena mereka sudah begitu gigih mempertahankan ideologi sosialisme, marxisme, akhirnya mereka cekcok dan berkelahi. Sebab hatinya tidak tenang, tidak tidak tidak tentram. Sebaliknya jika Nabi Muhammad SAW hidup di abad ini, maka umat Islam kalau tahu diri akan minta maaf kepada beliau, karena kita cecok, karena kita hancur begini, karena kita tidak meng tidak mengamalkan apa yang ditinggalkan kepada kita. Jadi keadaan begini ini sebaliknya, karena kita tidak mengamalkan Al-Quran. Karena kita menanggalkan sunnat beliau, maka kita begini. Sebab Al-Quran yang sudah jelas tetap mengatakan kepada kita, bila mana kamu, di mana sahaja kamu memperjuangkan kembalinya kalimat Allah di tengah-tengah masyarakat, maka kamu akan ku menangkan. Jadi sungguh sudah pasti sekarang gerakan Islam di dunia harus mempunyai tiga tema. Pertama, menolak segala ideologi marxisme dan segala filsafat yang di luar dari Islam. Tolak a priori sebab di bidang ini kita tidak memerlukan apa-apa. Kita sudah ada. Kita kaya dengan filsafat ini. Kedua, kita harus tolak dominasi barat di atas kita. Jadi kita tidak mau dijajah ideologi kita, maupun dijajah ekonomi kita oleh orang yang berkulit putih. Kita tolak itu seratus peratus. Yang ketiga, mengembalikan Islam di tempatnya yang pantas. Ini tema perjuangan umat Islam di dunia sekarang. Ini gerakan Islam. Jadi sekarang umat Islam harus belajar apa itu Islam sebenarnya. Belajar dari sumber-sumber utama dan pertamanya. Lupakan segala yang sudah kita kerjakan berupa maksiat maupun cekcok maupun perpecahan. Itu kita harus lupakan sama sekali. Kita harus mempunyai lembaran baru. Mempelajari yang datang dari Nabi Muhammad s.a.w. Secara keseluruhan. Kedua, mengamalkan isi. Ketiga, menyebarluaskan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Baru nanti kita timbul sebagai satu masyarakat Jadi blok yang tadi yang saya sebut tadi Miskin rohaninya Sumber-sumber rohaninya sudah kering sengsara dalam kejiwaannya Saudara kalau membaca majalah-majalah dari barat Betapa orang yang membunuh diri Berapa persen Dan berapa persen dari perempuan-perempuan di London dan di Eropa Yang dipukuli oleh suaminya Sampai terpaksa dirawat di rumah sakit kalau Saudara membaca betapa kejadian-kejadian yang tragis seorang ayah atau seorang ibu memukul anaknya sampai parah. Ada yang sampai mati. Kita umat yang diangkat oleh mereka biadab ini, alhamdulillah tidak pernah memukul anak sampai ada yang mati. Atau yang patah tulang rusuknya. Mahasyar muslimin, ini berkat adanya rohaninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran rohaniahnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam masih meliputi umat ini, walaupun kita sudah parah tapi tidak hancur tidak hancur lulu, musnah sama sekali masih bisa dihidupkan kembali, dan satu berita gembira yang mesti saudara pegangi teguh bahwa Islam itu pasti akan jaya kembali walau karihal kafiru walau karihal musyriku nanti insya Allah saya akan diktatkan di salah satu desa di Inggris di negeri Inggris umatnya orang Inggris semua mereka mau bikin satu desa keagamaan yang teladan seperti Nabi Muhammad SAW membangun Madinah Al Munawwar ini di London di Inggris nanti saya akan sebutkan nama itu desa atau jadi umat sekarang ini sudah kepingin mencoba itu negara yang betul-betul telah dan dalam dalam di dinaungi oleh keagamaan seperti negara Madinah Al Munawwarah ala sahibih aftal salati wasalam sudah mencontoh oleh orang-orang Eropa. Apakah cocok? Apakah pantas kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengececerkan agamanya begini lupa Saudara-saudara, bedanya antara kita dengan Yahudi adalah kita mengatakan sami'na wa atho'na, Yahudi mengatakan sami'na wa asoina tetapi rupanya kita sekarang ini sami'na di mulut wa wa'asayna dalam perbuatan lihat gadis-gadis kita dia menolak pakaian Al-Quran dia bilang asayna kepada Al-Quran dan sami'na kepada Barat lihat kita sekarang pada hari libur kita pakai hari ahad hari orang pergi gereja sami'na kepada Barat wa 'ashaina kepada Jumat. Tanggalan kita pakai tanggalan umum, tanggalan bukan tanggalan Islam. Jadi saya kira sudah mirip kita ini mengalami kontradiksi. Jadi mulut kita bilang iya, tapi perbuatan kita pungkuri ini Islam, kita ungkur Islam ini sama sekali. Kita pergi ke barat. Ini kekeliruan harus kita tutup segera halamannya ini kekeliruan yang menyebabkan kita begini rupa dan tidak ada lagi yang menolong anda hati-hati saudara mempunyai pikiran bahwa akan ada pertolongan dari barat, barat lawan bagaimana menolong anda itu orang-orang di timur tengah yang minta tolong dari barat, dihancurkan oleh barat sekarang tambah diparahkan negara ini memutuskan hubungan dengan sesamanya ganyang-ganyangan sendiri Yahudinya wutuh. Itu. Hati-hati Saudara memikirkan atau minta tolong dari timur. Timur tidak akan menolong Anda. Timur lawan. Jadi pertolongan Anda akan datang hanya daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali benar-benar dan secara konsekuen mengatakan sami'na wa ata'na. Titik. Ini obat masalah kita Hari ini jadi dunia barat sekarang dalam keadaan labil dan gelisah. Tiada mengetahui nilai hidup yang sesungguhnya. Begitu kata An-Nadawi menggambarkan masyarakat Eropa. Tidak mengerti apa artinya hidup. Mereka menciptakan macam-macam. Tapi tidak mempunyai suatu tujuan moral tertentu dalam serba ciptaan mereka itu. Mereka menciptakan. Tetapi tujuan moraliter dari penciptaan-penciptaan mereka itu tidak pernah diterangkan kecuali sesuatu yang berlatar belakang abstrak atau untuk kesenangan kelezatan, kemewahan atau untuk membunuh sesamanya jangan lupa bom atom dan bom-bom zat air dan lain-lainnya adalah alat penghancur umat manusia seluruhnya asyarat <tuh> muslimin Inilah masalah barat. Sekarang blok yang kedua, apa itu namanya blok itu? Blok dan blok kedua yaitu blok yang tidak memiliki apa-apa dari fasilitas-fasilitas di atas. Tetapi kaya dengan maksud-maksud daripada hidup ini. Ini yang dimaksud adalah blok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita masih belum dapat kesempatan untuk bersaing. Tetapi kita memiliki syarat-syarat untuk hidup. Kita mengerti apa itu nilai hidup. Kita tahu bahawa kita ini tidak diciptakan malahan untuk ibadah, untuk memakmurkan bumi, untuk menjauhkan malapetaka dan kecelakaan terhadap umat manusia seluruhnya. Jadi, taufur darar, wajibul masalah. Ini prinsip dua prinsip dari Islam itu semuanya kalau saudara pers itu Islam dalam kehidupan duniawinya dari undang-undangnya sampai sholatnya sampai semuanya maka anda akan temukan dua pokok yaitu jalbul masalih wadaf'ud darar la darar wa la zirar jadi al-hukum manutun bilmaslahah anda berkuasa boleh tapi maslahat umum harus anda pelihara Harus anda jamin Jadi apa yang dibutuhkan oleh umat Kebutuhan primer misalnya air Itu mesti lengkap Makanan harus lengkap Obat-obatan harus lengkap Ini syariat Islam Begitu Mahasirah muslim ini Ini blok belum sempat berbuat apa-apa Sebab tidak diberi kesempatan Tetapi Nah, dia berbahagia di bidang kejiwaannya Memang kita sekarang ini termasuk umat yang paling bahagia Sudara tidak bisa tahu ini Kalau sudara tidak pernah membanding-bandingkan saudara dengan salah seorang misalnya di Skandinavia Atau seorang di Belgia. Sudara bisa tahu Seorang di desa kita yang paling miskin Lebih bahagia daripada pegawai negeri Atau kaum buruh di Skandinavia Mereka tersikta jiwanya dengan istrinya curiga-mencurigai Dengan kawan-kawannya Dengan masyarakatnya Dia hidup nafsi-nafsi Dengan muka yang berpikiran untuk mencari makan Habis mencari makan dia tidak peduli Anaknya keluar Dia tidak bisa mengontrol Istrinya melacur Dia tidak bisa pegang Sebab di sana ada bebas korei Bebas bebas seks Siapa yang bisa hidup di tengah-tengah masyarakat begitu Na'udzubillah A'udzubillah itu sebenarnya kita masih termasuk umat yang sebenarnya e, berbahagia di bidang kejiwaan walau ia dihina sebab kita kalau tidak mengikut ke barat mesti kita dihina, dienyek seluruh corong e, telekomunikasi mereka, radionya tv-nya semuanya akan mengenyek dan menghina kita dengan yang benar maupun yang tidak benar sampai beberapa komentator-komentator dari luar negeri itu mengatakan Mungkin masyarakat itu mempunyai pendapat begini Mungkin Jadi membuat satu komentar itu dengan cara mungkin-mungkin Jadi itu untuk merangsang satu FH Punya fikiran yang keliru Sampai dimasukkan di dalam e, Dijadikan benar itu kekeliruan Ma'ashr muslimin Tetapi e, Walaupun ia dihina blok yang lain Karena ia tidak mau menjual ideologinya jadi negara-negara atau masyarakat yang tidak mau menjual ideologinya dihina karenanya jarang kita melihat negara-negara yang tidak menjual ideologinya kepada barat tidak mengimpor segala-galanya dari barat hukumnya dari barat dan semuanya dari barat karena dia tidak mau meniru cara kebudayaan barat itu pasti akan mendapat cemoohan, hinaan cercaan dan sebagainya ia tetap berpegang teguh dengan falsafat hidupnya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Iqbal rahimahullah. Kita umat Islam tidak pernah meminjam kacamata, melihat dunia dengan kacamata orang lain. Kita melihat dunia dengan kacamata sendiri. Kita tidak pernah minta fikiran orang lain dalam melihat dunia. Sebab Quran kita, sunnat Nabi kita Muhammad SAW sudah lengkap sama sekali. Karena itu saudara-saudara, maka kita tidak memerlukan dunia barat untuk membantu pikiran dan ideologi kita. Masyrab usmi, maka karenanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur masih melihat generasi kita yang teguh dan ulet. Saya sendiri kalau melihat, mengingat generasi umat Islam di mana-mana, maka saya masih melihat sisa-sisa kebaikan. Sisa-sisa kesucian di wajah mereka. Cuma perlu yang ngomong Perlu yang mengaktifir Yang menggali Pikiran-pikirannya yang baik Mengarahkan mereka ke satu arah Dan tujuan yang baik Dan kalau kita para ulama Bisa menyuarakan Keinginan kita Untuk menutup sebagian Tontonan-tontonan yang tidak perlu Umpamanya kita bisa Menyuarakan Jangan diperbanyak Lakun walaib kepada para pemuda Maka saya kira pemuda akan lebih baik dari sekarang ini. Akan lebih terampil lagi dari sekarang ini. Saya, hal itu belum Suara ulama belum terdengar Terdengar langsung Tetapi insya Allah pada waktunya kita akan didengar hal itu Ma'asyrah muslimin Kita mendoa agar mereka tetap dilindungi oleh Allah selama-lamanya Begitu kata Abu'l-Hasan An nadawi jadi melihat para pemuda di mana saja di Kairo banyak pemuda yang masih bersih, bersedia untuk menerima kebenaran. Kalau hanya semuanya model Barat, jadi mereka akan menuju ke arah Barat terus. Kalau ada orang yang memimpin mereka dengan cara baru, sistem pendidikan baru, yang betul-betul cocok, maka insyaallah ta'ala, pemuda itu akan menjadi pemuda baik dan kalau pemuda islam baik di Indonesia maka pemerintah akan lebih senang pemerintah akan lebih kokoh sebab pemudanya sudah sehat pemuda mayoritasnya ini gena, mestinya demikian ma'asyran muslimin alinya kedua kita berpindah kepada peribahasa-peribahasa dalam Al-Quran dan hadis Al-Quran itu ada ayat-ayat yang e, terbaca dan merupakan semacam peribahasa Yang sudah tidak bisa disangkal lagi Itu digunakan sebagai satu dalil untuk suatu masalah yang sama underwerpnya Itu kita baca sekarang ayat Qul hal yastawil ladina ya'lamun ya wal ladina la ya'lamun ya Katakanlah Ya Muhammad, samakah mereka yang berpengetahuan dengan mereka yang tidak berpengetahuan? Sudah jelas jawabannya tidak. Umat yang berpengetahuan dengan umat yang tidak berpengetahuan sudah lain segala-galanya. Kalau umat Islam ini berpengetahuan, maka sudah cukup. Hebat ini umat. Salah satu majalah namanya Lumung di Perancis, mengatakan bahwa umat islam ini sebetulnya kekurangannya cuma satu dan ini saudara-saudara satu suara yang paling mukhlis, kalau boleh dikatakan ada ikhlas di Eropa, yang paling jujur dikeluarkan cuma ini top. dia bilang umat islam ini semuanya sudah lengkap keuangannya di tangan mereka cukup umpamanya mereka menarik giro dan simpanan mereka di bank-bank Amerika dan Eropa, maka banyak bank akan bangkrut dan tutup minyaknya cukup, bensinnya upamanya mereka menyetop maka Amerika dan Eropa waktu dingin, kedinginan tidak ada mesin-mesin digerakkan untuk pemanas listrik tutup jadi umat islam ini kuat, cuma satu kata dia, yang belum mereka ini tidak, belum mencapai teknologi kalau umat islam sudah megan teknologi seperti di Jepang dan di Amerika sudah mereka menguasai dunia seluruhnya. Sebab ada ideologi, ada teknologi. Mereka ada teknologi, tidak ada ideologi. Roknya kering Jelas saudara, saudara? Ini berkata satu orang barat. Pada satu waktu saya akan diktatkan itu supaya Saudara mencatat ini kata-kata sejarah. Dan Islam itu sekarang sudah mulai dikenal di Eropa. Lebih daripada kita di sini salah satu dokter spesialis cirrus, cirrus itu operasi ahli operasi tulang spesialis tulang dia mensinyalir bahwa umat islam paling sedikit terkena penyakit-penyakit tulang yang kronis lalu dia riset, dia cari bahwa orang barat begitu ini kelebihan mereka daripada kita, kita ini tak telatan mencari dokter kalau sudah spesialis, sudah pasiennya saja yang banyak, sudah yang bangsa 4500 eh, 3500 satu kali datang itu terus nguras duit saja dia orang tidak ada tempo buat reset buat baca, kalau orang sana masih ada di reset oleh dia apa sebab ini umat kok paling sedikit kena penyakit tulang encok-encok yang kronis atau apa rupanya dia akhirnya menemukan satu satu titik haqiqah bahwa karena sholat mereka inilah yang menyebabkan mereka jarang terkena penyakit-penyakit tulang yang kronis. Akhirnya kata dia sekarang sholat saya jadikan satu resep. Kalau ada orang-orang Barat yang sudah mulai tulangnya anu, dia bilang sholat. <Syukur> sudahlah sudahlah ini Eropa, ini sudah sampai di situ sudah. Kenapa kita tidak mengerti fadha'il El sholat? Kita tentu tidak sholat karena supaya tulang kita tidak kena encok Sudah jelas Kalau kita sholat begitu tidak usah sholat kita Kita sholat saja Tidak usah tolak-tolek Pokoknya nanti saudara akan mendapatkan kebaikan dan kesehatan lebih daripada itu saudara bayangkan Saudara percaya pada Nabi Muhammad SAW apa tidak? Kalau percaya sudah pegang ini. Nanti itu dunia yang membongkar rahasianya sholatmu Anda mungkin tidak riset ke situ ada lagi yang lebih aneh lagi. Satu pabrik odol di Amerika mengeluarkan satu jenis odol dikatakan ini odol menjamin keutuhan gigi dan selamatnya gigi daripada uh, lubang-lubang yang. Tapi dia bilang ini odol terbuat daripada daaandaannya pokok. Suatu ungkapan pula kepada siwak yang disunnatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara langsung maupun tidak langsung. Inilah saya turunkan ayat. Al-ya'as tawiladina ya'alamun, waladina la ya'alamun. Apa pada orang sing ngerti kerang orang sing dak ngerti. Dari mananya bisa disamakan? Karena kita dak tahu. Karena ya sudah kalau tapi kalau kita tidak tahu, misalnya, namun kita menggunakan siwak untuk etibah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjamin hal-hal yang yang dimaksudkan tadi asal diikuti secara kontinu kita didik anak-anak kita yang umur tujuh tahun, lima tahun sudah mulai siwakan nanti kita lihat bagaimana kesehatan giginya sekarang sudah mulai ada odol istimewa dari dahan-dahannya da, dahan, ini siwak dari dahan namanya tanamannya al-arak ini rudul arak dan ini pokoknya tertimbul di sohra, di gurun pasir mungkin di sana ada dahan-dahan lain. Pokok ini dari dahan-dahannya. Hal yas'alulladziina ya'lamuun walladziina la ya'lamuun. Jadi kalau kita menghadapi ini, menghadapi Eropa dengan orang-orang Asia seperti kita, kita tanya saja hal yas'alulladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Apa sama mereka dengan kita? Sudah jelas tidak mungkin sama. Karena apa? Karena pengetahuan mereka lebih. Jadi kita harus menambah pengetahuan jadi ingat ya saudara-saudara selama saudara hidup ingat umat islam kekurangan cuma bisa mencapai teknologi Tuh. yang lain sudah lengkap jadi kalau anda bisa mencapai itu sudah setara dengan dunia yang ada sekarang kemudian di surat al-jum'ah ayat 5 himar asfal. ini merupakan suatu pepatah kalau ada orang yang alim, tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang yang ditibani Quran, seperti orang ketiban daru, tapi tidak diamalkan Al-Quran, tidak dip... apalagi diamalkan, dipelajari juga tidak, maka orang akan berkata, kama salil himar yahmi lu asfar, sama saja dengan kal kaldei yang dipikuli atau dimuat kitab-kitab, kaldei tak bisa baca walaupun kitabnya memberatkan dia sampai tak bisa jalan ya kalday tetap kalday nah kalau umat yang dititipi oleh Al-Quran, Al-Karim dan sunnat Nabi Muhammad s.a.w dengan catatan-catatan yang indah lantazillu ya ini kata Rasulullah s.a.w inni taraktu fikum ma'intamasyaktum bihima lantazillu ba'di kitab Allah wa sunnati dalam satu hadis. kalau ada catatan begini Eh umatku, aku ini akan tinggalkan kepadamu suatu peninggal alat uh, satu tinggalan yang kamu kalau mengamalkan isi kedua benda yang ku tinggalkan, kamu tidak akan sesat. Apa itu ya Rasulullah Al Quran dan Sunnahku. Umat yang ketiban daru ini kalau tidak mengamalkan dan tidak mempelajari isi Al Quran. Tetap seperti sekarang ini Kita mau mempelajari buku-buku di luar Dari luar Islam Asfar Sama saja Biar ada Quran lagi seperti ini Sepuluh kali Kalau tidak diamalkan Ya cuma ditaruh di rak-raknya masjid Atau digantung di leher Sebagai jimat Atau dikantongi sebagai alat ke Kebel dan lain-lainnya Ya insyaallah Ada artinya itu semua jadi ini maksudnya Bani Israel dituruni Taurat, dituruni al-wasai al-asyr dan sebagainya mereka tidak mengamalkan. Kata Allah, kama salil imar ya'milu aswa. Ini disandirkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saudara-saudara, ada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadis al mar'u ma'a man a dalam hadis yang lain, yosharul maru ma man ahab. Seorang Muslim akan dibangkitkan di hari kiamat bersama-sama dengan manusia-manusia yang dia cintai di dunia, yang dia sayangi di dunia. Kita lantas tanya pada diri kita, sekarang ini yang kita sayangi siapa? Biasanya yang kita sayangi adalah yang kita tiru. Jadi kalau ada seorang pemuda muslim niru kebudayaan hibis, berarti dia sayang kepada John Lennon dan hibis. Tunggu saja nanti di hari akhirat akan dibangkitkan bergandengan, berdekatan dengan John Lennon. CS. <tuh> kalau seorang perempuan muslimah, dia betul-betul meniru satu tapak demi satu tapak kukunya bintang-bintang film bibirnya bintang-bintang film alisnya dicukur seperti bintang film dan lain-lainnya nanti dia di hari, hari kiamat akan dibangkitkan bersama yang dia sayangi di dunia itu saudara-saudara ini boleh sampai dipastikan kalau saya meniru satu pakaian berarti saya condong kepada pakaian itu Bekata salah, begitulah kata seorang Muhammad Asad yang tadinya nama sebelumnya Islam, Leopold Weiss. Dia bilang, omong kosong kalau ada orang bilang saya meniru hipis lalu perasaan dan pikirannya tidak diubek oleh hipisisme. Omong kosong orang bilang saya mau berkebudayaan Barat, tetapi saya benci kepada Barat. Tidak mungkin, tidak benar. Kalau berkebudayaan barat berarti saudara cinta kepada barat. Kalau saudara mempunyai istri dan ber, bergaya free ha, bebas. Ketemu dengan siapa, selaman dengan siapa, nerima siapa saja, maka saudara berkebudayaan barat. Walaupun saudara tidak mengakui itu. Sebab yang jelas ini yang sudah ditindakkan. wama yang disuarakan belum tentu benar. Ya seperti sekarang ini kita bilang sami'na. Tetapi semua kita tolak wa'asaina, wa'asaina, wa'asaina dalam kelakuan. Lalu kemana kita sekarang ini? Ke salah satu itu tadi, cabang-cabang tidak tadi. Jangan lupa Saudara-saudara ya, bahwa orang-orang sana itu sering mengatakan bahwa seperti eh, Musa Syarreth. Musa Syarreth mengatakan syartok atau syarreth namanya salah satu bekas Perdana Menteri Israel dia bilang peperangan kita dengan umat Islam sekarang adalah perang Taurat dengan Quran, coba dia membangkitkan perang agama kita ini pura-pura dah tahu kita kebangsaan Arab, kebangsaan Arab Cio. bagaimana bisa menang dia orang naik tank melawan Mesir melawan apa, pakai ada Taurat di kantongnya tentara-tentara umat Arab yang di sana yang karena nasionalisme Arabia ngantongi gambar bintang-bintang Teluk, -bintang bagaimana bisa menang? Itu Yahudi masuk di Palestina waktu dia dapat itu baitul magdis tanpa perlawanan karena Arab khianat, dia cium tanah baitul magdis, dia pergi ke tembok ratap, sebagaimana kenang-kenangan mereka 2000 tahun dahulu kata mereka. mereka yang pergi ke Baitul Magdis tidak ada yang sholat di Baitul Magdis karena Allah melihat sedikit orang yang sholat di Baitul Magdis yang menghargai Baitul Magdis sebagai halte Nabi Muhammad pergi ke Me'raj tempat istirahat pertama di waktu Isra maka Baitul Magdis diserahkan kepada lawannya, ayo, rebutan mana? bibitono mani perjuangan ini saudara-saudara perlu kita jadikan ibrah. ibarah apa artinya ibrah itu satu pelajaran dan jangan bosan saudara mendengar masalah-masalah seperti ini sebab ini alih bataknya saudara hidup bukan dengan VG saja itu VG tidak bisa laku kalau saudara tidak ngerti ini bagaimana kita akan menerapkan VG kalau Bani Israel sudah di atas kita itu Jumat sudah tidak boleh di Baitul Magdis stop dan berapa masjid-masjid di Cordoba apa dijadikan bar, dijadikan apa jadi karena semua kita ini harus mengerti juga perjuangan. Saudara-saudara yang terhormat, al almaru, ma'aman, ahab. Semua orang di dunia akan dibangkitkan bersama dengan yang mereka cintai. Kalau saudara cinta kepada Nabi Muhammad saw, kalau saudara-saudara sering mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, siang dan malam, pagi dan petang maka saudara akan dibangkitkan di bawah bendera beliau di hari kiamat insyaallah bukankah beliau berkata ana khatibuhum idza wafadu aku nanti yang merupakan jubir juru bicaranya kamu sekalian wahai umatku di hadapan Allah apabila kamu nanti di mahsyar aku nanti menjadi jubirmu saudara-saudara bukan itu saja malah beliau berkata Wa yaisu. aku nanti akan memberitahu gembirakan kalian wahai umatku di hari kiamat apabila kalian sudah merasa putus asa dari lamanya di mahjar ada yang 400 tahun ada yang 500 tahun ada yang sudah tenggelam dengan keringat sudah tidak berdaya ya Allah lepaskan kita dari majelis ini dari mahjar ini walaupun engkau akan bawa kami ke jahanam, sudah masuk ke neraka, sudah jangan di sini terus kalau sudah begitu hampir putus asa Nabi Muhammad SAW tampil ke muka mengatakan analah ana lah. manusia ini yang mesti kita cintai saudara -saudara. sebab kalau kita cintai ini dan kita dibangkitkan di sekitar beliau di hari kiamat, untunglah kita tanda-tanda mencintai beliau itu apa? saya kira mulut saja kurang tidak cukup mestinya amalan kita sehari-hari salawat kita sehari-hari ibadah kita qabliya, ba'diyya itu harus sudah -sudah. sampai kalau perlu kita baca Quran ini harus rutin ini Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saya tidak akan ketinggalan membaca ini baca tiap maghrib Al-Quran Habis mengharif isya jangan terima tamu sama sekali. Al-Quran, sekarang baca. Ajak istri dan anak kalau sudah ada istri dan anak. Kalau tidak, baca sendiri. Dan ingat bahwa membaca saja hanya dapat satu pahala. Kalau membaca dan mengerti, dua pahala. Kalau membaca dan mengerti dan mengamalkan, tiga pahala. Kalau membaca, mengerti, mengamalkan dan mengajarkan, empat pahala saudara-saudara yang top bisa dapat lima pahala kalau pakai diperjuangkan jadi membaca mengerti, mengamalkan mengajar, memperjuangkan dan terus saudara capai tingkat yang paling tinggi baca Al-Quran dan jangan tinggal Al-Quran baca wirid-wiridan yang dibaca oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. ada orang yang tidak tahu dia bilang ini wirid bid'ah jangan kesusuh saudara-saudara Wirid itu ada yang semuanya lafadz lafadz Nabi Muhammad SAW. Seperti wirid yang ada di dalam wirid Al Habib Abdullah Al Haddad sahibur Al ratib. Allahumma inni asbahu tusyidu ka rusyidu hamalat wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka anta Allah. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Ini hadis. 'Auzu bi min syarri ma khalaq. Hadis. Bismillah, yang tiada ada dapat mengasihani di bumi dan di langit. Semua itu adalah hadis. Nabi yang membaca ini tiga kali di waktu pagi, tiga kali di waktu petang. Kadang-kadang itu semuanya ada hadis-hadisnya. Itu baca. Jadi, saudara mengulangi suara yang dikeluar daripada mulut Rasulullah SAW. Dan selalu harus saudara membayangkan betapa kalau Rasulullah SAW berhadapan dengan aku. Apa aku ini akan di, akan dia Akan bagaimana aku kalau aku dalam amalan begini Tentu beliau akan tegur aku Tentu beliau akan marah Jangan mengamalkan itu Jadi bayangkan bahwa selain Allah SWT Yang menyaksikan anda Dengan kedua malaikatnya Maka Rasulullah SAW juga Kalau ada di hadapan anda bagaimana anda? Itu saudara-saudara Suatu kewajiban yang paling kecil Daripada umat Islam Sebelum kewajiban-kewajiban yang besar-besar Sampai pada mempersabungkan nyawa, mempertahankan kebenaran mutlak itu tadi Jadi kita saudara-saudara harus mengerti kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Terhadap Nabi Muhammad SAW Terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap keluarga Ini kita tidak terlepas dari kewajiban Karenanya, tontonan-tontonan harus saudara kurangi melihat. Gambusan, titaran, dan nyanyian harus saudara cukupkan, sekecil-kecil mungkin, bahkan tolak. Ada madhab yang mengatakan semua nyanyian itu haram, dengan hadis-hadis. Sebab itu meng mengajar saudara tidak serius. Walaupun barat mengatakan, ya itu untuk melemaskan hati dan menahan supaya otot-otot hati tidak kencang itu semuanya itu teori-teorinya syayati, tidak bisa kita gugu sebagai, tidak pegangi sebagaimana kita pegangi, wahyu Allah wa jadi kita pakai saja suara azan sebagai satu nyanyian atau satu suara yang mem mempesonakan hati menghujukkan suara orang membaca Quran dan suara-suara yang asli, urusinil suara ayam jago, suara perkutut suara apa, itu yang membawa saudara ada hubungan kepada Allah lihat ini ini mulut satu makhluk yang berbunyi dengan suara merdu begini dan isinya zikrullah itu yang kita mesti sayang mudah-mudahan kita semua saudara-saudara termasuk manusia yang mendapat rahmat Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan kesukaan untuk mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dan yang dijadikan kewajiban atas kita semua dan beban aku luqau li wa astaufirullah al azim li walakum risa'il al muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat nastaufiruhu bi kulli dam innahu huwa al ghafur an qara'a saya menafsirkan propaganda tadi Islam marakan paham komunisme dan sosialisme kemudian saya ingin bahwa dalam panitik komunisme yang diajarkan bahawa itu dia membawa paham internasionalisme komunisme Jadi dalam paham internasionalisme komunisme itu Maaf saya Itu memang mereka harus mengerjalan Kemudian Kristen juga Menurutkan Kristen dalam mengajarkan paham internasionalisme Kristen yang diajarkan oleh Paul, Paul. Itu mereka di antaranya memakai perangkai untuk memaksakan paham internasionalisme itu satu dunia Yaitu dunia Kristen di bawah Mormon, uh, gereja dengan pandi-pandi ini yang sekarang saya nyatakan maaf sebelum saya nyatakan eh, sukar muncul pada uh, sukar mengalami kianku pada satu Juni kalau tidak salah tahun lima puluh lima puluh tentang Pancasila itu dia mengatakan bahwa uh, kami tidak mengajarkan anda untuk tidak mencintai bangsa jadi kami tetapi kami hanya mengajarkan Saya hanya mengajarkan satu solidaritas di antara bangsa-bangsa Bagaimana dengan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi Muhammad menginginkan Satu dunia yang bersatu Di bawah hantuman Islam Ataukah uh, satu solidaritas antar bangsa Yaitu, Apakah dalam Islam juga ada uh, uh, Apakah dalam Islam juga kita diajarkan Untuk punya paham nasionalisme yang sempit uh, Ataukah kita hanya diajarkan itu konsep dunia Islam yang satu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Oh, saya juga merasa senang mendengar pertanyaan Saudara Husin. Yang pertama, saya ingin menjawab bahwa memang internasionalisme ala komunis gagal. Sebab tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan ilahi landasannya adalah landasan materiil, landasan perut dan isi perut. Landasannya yang kedua, landasan permusuhan. Karena itu gagal ajakan Karl Marx dalam manifesto Partai Kom yaitu eh, solidaritas internasional. Jadi apa yang diserukan oleh Karl Marx? Wahai proletar seluruh dunia bersatulah. Gagal sebab dasarnya adalah dasar supaya kalian memusuhi majikan dasarnya dasar kelasenstrei perkelahian antara kelas buruh dengan kelas majikan diharuskan adanya perkelahian karenanya gagal juga yang dimaksud dari solidaritas internasional salibisme juga dasarnya ahqad dendam khusumat yang hitam Karenanya tidak mentas untuk diteruskan Walaupun diadakan hampir 13 kali perang salib Setelah Paus Sektus mengeluarkan bulla untuk menyerbu dunia Islam Namun itu tidak bertahan, tidak mempunyai daya tahan yang lama Kalau kita sekarang kembali mengingat apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya ajakan internasionalisme yang waras berdasarkan takwa Allah, berdasarkan persamaan yang mutlak tiada hakim melainkan Allah. Jadi Anda tidak menghukum aku, aku tidak menghukum Anda. Allah yang menghukum kita. Persaudaraan yang atas dasar almarhum Amman Ahab dan seterusnya. Selain itu, setelah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahawa sebenarnya internasionalisme itu berada di Madinah, sudah ada. Tetapi di situ adalah bangsa-bangsa kulit hitam seperti Bilal dan Rabah yang tadinya tidak pernah menikmati dihargai orang. Di situ pula Salman Al Farisi kulit kuning, seperti Cina dan Parsi dan Tatar. Di situ pula Ar-Rumi orang yang kulit putih, matanya biru, orang dari Eropa, dari Rum masuk Islam. Dan di situ pula manusia-manusia Arab kulit sawo matang itu merupakan satu saudara yang lebih akrab daripada persaudaraan sekandung. Itu sudah satu simbol bahwa Islam mengajak kepada internasionalisme yang berlandaskan Allah. Tauhidullah wa tauhidun nas. Jadi di dalam kemasyarakatan ini, dasar kita mengesahkan Allah dan mempersatukan umat manusia. Inilah yang akan awet. Dan hari ini, internasionalisme Islam berjalan sudah 1350 tahun. Eh, 99 tahun. Jadi hampir 1400 tahun. Tanpa kurang sedikit pun. Cuma kita kurang aktif mengamalkannya. Orang haji sekarang ini, itu internasionalisme Islam. Dan coba saudara insya Allah ta'ala ditakdirkan oleh Allah pergi ke haji Lihat perasaan solidaritas antara seorang muslim dengan seorang muslim di tanah suci Lihat bagaimana orang sama orang bantu-membantu -bantu. Sebagaimana yang saya pernah ceritakan Seorang dari Mali Yang perempuan tinggi bawa anak dua tiga dibawa tawak Akhirnya ada satu orang muslim melihat ini Orang kesian dibawa anak dengan keringatnya yang meleleh dia bilang mari kasih saya satu anak saya pegang. Kita ketemu di mimbar. Dikasihkan. Mana ada perempuan percaya pada orang mengambil anaknya? -anak. Itu orang tidak dikenal sama sekali kecuali di tempat haram, di tempat suci itu. Di tempat yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa dan semua orang yang masuk situ merasa aman dan lega. Itu sebenarnya satu contoh dari sosialisme dari uh, internasionalisme Islam. Jadi Islam membenarkan adanya syuru, Mengakui adanya bangsa Dan suku-suku bangsa Tetapi dia tidak membenarkan adanya paham Kebangsaan yang covinis Yang membawa kita Kalau bukan bangsaku Masa buduo, saya tidak menghukum, saya tidak mengurus Seperti sekarang yang terjadi Karena yang terkena adalah Di Pakistan, kita tidak bisa Berbuat apa-apa, bukan bangsa kita Padahal seagama Padahal ajaran Nabi Muhammad SAW setiap sejengkal dari tanahnya umat Islam yang dikeroyok oleh lawan kita wajib membebaskan tanah itu dan mengembalikannya kepada umat Islam. Tidak perlu itu sebangsa atau tidak. Tapi peraturan-peraturan yang dibawa oleh barat menjadikan orang, orang satu sama lain tidak berdaya berbuat menolong saudaranya. Ini yang lebih mirip kepada chauvinisme. Tapi Islam insyaallah saudara Husain yang bertanya yang terhormat, insyaallah Islam tidak sampai mempunyai sesuatu yang mengecewakan umat manusia bahkan umat manusia sekarang sudah mulai menetikberatkan bahwa nasionalisme ala yang dikenal dari barat ini sudah akan mengubur tiap nation tiap nation, tiap bangsa pada negerinya, di dalam negerinya sendiri tidak bisa saling hubung-menghubungi dengan cara yang gena yang tepat begitu kata Krishna Menon salah seorang tokoh politik India yang besar di PBB dia katakan ini paham nasionalisme sekarang sudah mesti dirobah. Sudah tidak cocok dengan zaman. Kita perlu internasionalisme yang merupakan dunia satu keluarga, begitu. Dan ini hanya bisa didapat olehnya dari hanya dari Islam. Kalau dari komunis tidak bisa, walaupun internasionalisme. Sebab komunisme punya internasionalisme tidak menganggap majikan dengan buruh satu keluarga, tidak, lawan. Dia anggap satu lawan di sini perbedaannya jadi nanti pada akhirnya mereka akan kembali berduyun-duyun mendekati gerdu listriknya Nabi Muhammad SAW. Setelah baterai-baterai mereka sudah habis sama sekali dunia di muka mereka sudah peteng dedet mereka akan cari salah satu alat untuk membuka cahaya dan tidak akan ditemukan kecuali satu gerdu besar yang mempunyai kapasitas sekian juta kilowatt insya Allah dan ini Quran masih menunggu mereka Quran tidak rusak kata Allah Swt. Quran tidak bisa disisipi orang, tidak bisa dirobah, tidak bisa dikurangi. Quran masih tetap orisinil. Dan umatnya ini yang diganyak. Umatnya terserah pada umat. Kalau umatnya mau mengamati.